Ya kita beri tepuk tangan yang meriah Untuk penampilan dari anak-anak kita Tari Saman dari anak-anak SMP Al-Azhar 6 Jakapermai Betul ya Bu ya? Iya, waduh luar biasa Tadi saya juga begitu ngeliat penampilan tepuk-tepuk itu ikut tepuk-tepuk sendiri saya <laughs> Itu adalah salah satu budaya ya yang ada di Indonesia itu khas dari Aceh Nah buat Anda yang saat ini ya berada di Aceh Waktuan untuk berbuka kayaknya masih cukup lama Tapi buat Anda yang berada di Indonesia bagian timur ya, Saat ini mungkin sudah saatnya bagi Anda untuk berbuka puasa Khususnya berada di uh, Papua ataupun di Ambon ya. Selamat berbuka puasa Nah sekarang buat anda di Waktu Indonesia Tengah ataupun Waktu Indonesia Barat Masih ada waktu Saya rasa tepat sekali pilihan Anda untuk bergabung bersama kami Dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijri ya, Tentunya ini hanya bisa Anda saksikan di televisi sayang Anda yaitu TV One Setiap pukul 4 sore sampai pukul setengah 6 Dan pada kesempatan kali ini Di hari ketiga bulan Ramadan ya, Alhamdulillah tentunya kita semua dengan penuh semangat Masih Uh, apa? Tetap istiqomah untuk menjalankan Ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain Tapi diantara kita juga sadar juga ya Bahwa bulan Ramadan itu uh, Adalah bulan ujian bagi umat Islam Ujiannya macam-macam Kemarin ini saya juga sempat bahas ya Indonesia, uh, kita saudara kita yang suka bumi Terkena musibah gempa bumi Di Jambi terkena musibah uh, Banjir, di Pakistan itu Juga dengan tahun lalu Tapi begitu banyak, banyak sekali ujian Yang dihadapi oleh Uh, bangsa kita termasuk juga tiap-tiap individu memiliki macam-macam uh, ujian. Nah pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema yaitu puasa bulan ujian, dengan narasumber kita guru kita yang insyaallah akan hadir di sini yaitu Ustadz Subki Albuguri dan juga Bapak Mahfud MD. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana sudah pasti pilihan anda sudah tepat bersama kami di tablik Akbar Ramadan 1431 hijriah. Untuk itu sama-sama kita panggil guru kita yaitu Bapak Subki Albuguri dan juga Bapak Mahfud MD. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhanallah. Waduh, adik-adik yang di belakang Allahu akbarnya luar biasa. Ustaz, iya. Bulan Ramadan bulan ujian, Ustaz. Heeh. Mm Heeh. -mm. ada orang bilang, kenapa sih pakai diuji segala? Emang emang enggak meyakinkan apa harus pakai diuji-uji segala? Ya bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa Salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh boleh pindah ke situ ya. Boleh Ustaz, boleh oh, boleh, boleh. boleh. sila. Milih tempat yang, yang adem masih. Bisa bertahan sampai satu jam ke depan. Baik. Jadi kenapa mesti ada ujian? Iya. Sebab kalau nggak ada ujian, nggak kelihatan iya. siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya bohongan. Anak-anak hmm. sekolah aja. Kalau mau naik kelas, yeah. diuji dulu, betul enggak? Bahkan ya sampai sekolah level yang tertinggi pasti ada apa yang disebut dengan imtihan yeah. atau al-ikhtibar ya atau kalau Quran membahasakannya dengan ibtila. Apa Itu tuh sama -sama. maksudnya? Sama. Jadi imtihan huh? kalau yang di pondok pesantren mungkin kenal istilah imtihan, ujian. Oh. Ya, kemudian ada juga ikhtibar, sama artinya juga ujian. Kemudian kalau Quran membahasakan ujian secara umum itu adalah ibtila, artinya sama sama-sama ujian sama-sama fitnah ya yang dicari liablu akum ayukum ahsanu amala untuk dicari siapa diantara kita yang paling bagus amalnya bagus syukurnya bagus imannya kan kita nggak ketahuan ya bisa dianggap sebagai orang yang beriman kecuali setelah kita diuji contohnya sekarang bulan suci Ramadan. Ramadan ini ketahuan nih. Sekarang orang-orang yang suratul istijabah, orang yang segera menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. yaitu dengan menjalankan ibadah ibadah. Begitu. Oh, gitu api. ya. Jadi uh, sekarang ada orang yang bertanya, Ustaz, perintah untuk menjalankan ibadah puasa itu Berlaku untuk seluruh manusia ya? Atau hanya orang-orang tertentu Tadi Ustadz mengatakan bahwa bulan Ramadan Bulan puasa ini bulan ujian Apakah ujian ini hanya untuk seluruh orang juga Atau hanya orang-orang tertentu Kalau kita lihat firman Allah sih Halo Pak Masih hidup Mentang-mentang lemes lagi puasa Masih hidup Sebab kita ini bersyukur Sebelum saya jawab pertanyaan Kita ini kemarin puasa bisa bareng ya Hari apa kemarin Rabu ya kita mulai ya. ya Dan waktu sidang isbat itu sebetulnya pakar astronomi bilang katanya bulan itu sebetulnya agak-agak mustahil untuk dilihat ya. Tapi alhamdulillah Rukyat Hilal kemarin berhasil melihat bulan sehingga kemarin kita puasa bareng hari rebuk Sebab kalau gak terlihat masih mungkin ada yang baru puasa kemarin hari Kamis gitu ya Hari pertamanya Hari pertamanya ya. Orang oh, tadi saya di jalanan aja lihat ada yang belum puasa <laughs> <tuh> Hah? Mungkin dia masih nunggu rukyah hilal kali <tuh> gitu. Ya, <tuh> ya ustadz, saya rasa sih gitu. Kita <tuh> ya? harus berpikiran baik Senuzon, ya. Saya tadi nanya sebelum ke Al Furqon ini, ha? Pak Al Furqon sebelah mana gitu? Dia ha? ya, ha? lagi makan, enak ha? aja gitu. Enak aja deh. Saya pikir mungkin nanti maghrib kali ini dia lihat hilal nih. <tuh> Ya Saudara, kita lanjutin lagi. Yeah, Oke, okay. yeah. baik uh, pemirsa TV dan para pemirsa aja berada, kita akan lanjutkan lagi. Nanti kami juga akan memberikan kesempatan bagi Anda. Kami akan bagi-bagi hadiah melalui kuis Top 1 Action Matic uang senilai 1 juta rupiah tapi nanti di pengujung acara. Nah sekarang terimalah dulu persembahan dari Tablik Akbar Ramadan 1131 Hijriah. Penampilan dari The Bagindas Ampuni Dosaku. Alhamdulillah kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, tentunya ini adalah satu yang membahagiakan bagi kita semua karena hari ini kita bisa kembali lagi bersilaturahim. Tadi sudah dibuka dengan tausiah awal ya atau intermezo sebenarnya dari Ustaz Subki Albuguri ya perihal tentang Ramadan ini sebagai bulan ujian. Ada orang yang beranggapan bahwa ini adalah salah satu bagian dari hidup, ya. bahwa manusia itu memang harus diuji tadi kata satu bijak begitu untuk menunjukkan kualitas keimanannya. Tetapi nggak banyak, gak, tidak sedikit juga orang yang tidak kuat dengan ujian sampai tingkat bunuh diri itu semakin tahun tiap tahun itu semakin meningkat. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa bijak dalam menyikapi kerasnya hidup. Nah untuk kesempatan kali ini, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Mahfud MD. Beliau juga Ketua Mahkamah Konstitusi di sini. Beliau juga sebagai dai juga ya, Pak ya hari ini, <laughs> sebagai Ustad kita juga kali ini. <laughs> silakan Pak Mahfud, Padahal, Pak Ah saya berdiri ya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan Bapak-bapak, adik-adik dan para pemirsa di manapun anda berada. E, ketika saya tadi sampai di sini, saya mendengar potongan dialog karena saya masih harus sholat dulu gitu, antara e, Ustaz Subki tadi dengan e, presenter, bahwa di dalam hidup ini tidak mungkin kita tidak diuji, dan itulah sebabnya lalu kita dapat mengatakan bahwa hidup ini memang keras terhadap kita. Di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "Walanabluwannakum bishay'im minal khaufi wal ju'i wa naqshi minal amwal wattamarati wa shobirin." Jadi kata Allah sungguh ini Allah mengatakan "Walanabluwannakum." Di situ ada harfut taukid bluanakum, Sungguh, sungguh akan saya uji kamu semua Di dalam hidupmu Mungkin dengan kemiskinan, kelaparan Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan Tetapi di dalam ayat itu lalu disambung Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Menghadapi ujian-ujian di dalam hidup yang keras ini Saudara berdasar pengalaman yang kita lihat dari masyarakat tidak ada seorang pun yang tidak diuji dalam hidupnya. Kalau saya tanya satu-satu ini pasti punya problem. Tidak ada mungkin bapak ini uangnya banyak tapi mungkin anaknya nakal <laughs> mungkin mungkin mungkin. Lainlah ada ujiannya atau mungkin ini orangnya kaya raya tetapi mungkin keluarganya Kurang harmonis dikit, ada anaknya yang agak embeling Macam-macam, pasti ada lah setiap orang Ada yang hutangnya banyak Tapi punya harapan besar Anaknya pinter, gitu Jadi, macam-macam Setiap orang itu pasti punya Problem-problem, itulah sebabnya Ada yang mengatakan, hidup itu sebagai ujian Ya problem Nah, oleh sebab itu Para pemirsa dan bapak ibu sekalian Ujian itu tidak selalu Berupa kesusahan Ujian itu bisa juga kenikmatan. Siapa saja? Allah mengatakan jangan sekali-kali kamu mengaku beriman kalau kamu belum diuji. Nah, ujiannya apa? Bagi orang yang jabatan yang jabatannya tinggi, itu ujian juga apakah dengan punya jabatan itu dia masih beriman? Tidak menyalahgunakan jabatan tingginya itu untuk mengambil keuntungan-keuntungan pribadi Ini penting, ini banyak Sekarang ini banyak orang punya jabatan tinggi Tidak lulus ujiannya dia Karena dia lalu sewenang-wenang dengan jabatannya itu Kalau dia menjadi jaksa, meres orang yang diperiksa nah, Kalau ibu. jadi hakim, menerima suap Nah itu dia punya kenikmatan, diuji tetapi kenikmatan yang didapat Ada Pak ya? Kenapa? Ada ya pakai ubahnya oh, banyak, banyak oh, ya pak. Ya, <laughs> Soalnya semuanya berikan ya, apa? Ya, iya, berita-berita kita kerusakan kita di negeri ini hari ini yang selalu ada di berita di koran dan sebagainya itu karena orang tidak lulus atau tidak mampu menghadapi ujian dari kenikmatan Iya. Ada lagi ujian yang berupa kesengsaraan seperti tadi yang diceritakan ada yang sampai bunuh diri karena ada seorang ibu tidak mampu membayar uang sekolah anaknya ada seorang anak masih berusia SMP karena tidak mampu untuk melanjutkan sekolah merasa apa merasa sangat rendah diri dan merasa lalu, sangat menderita lalu bunuh diri bunuh juga diri. ada ada orang yang miskin luar biasa tidak tahan menghadapi ujian mencuri dia jadi setiap orang itu pasti menghadapi kekerasan-kekerasan hidup ujian-ujian hidup apapun Apapun kedudukan anda sekarang ini pasti mempunyai persoalan-persoalan. Lah. Lalu apa itu semua? Kuncinya kembali kepada Allah. Kembali bahwa apapun yang saya miliki ini, dalam keadaan apapun saya ini, saya ini adalah tetap hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah. Kalau kebetulan saya kaya raya, maka saya diuji dengan kekayaan saya. Apakah saya mau dengan rela menghitung zakat yang benar untuk kekayaan ini? Jadi ujian itu bukan hanya kesengsaraan, banyak juga kenikmatan yang kadang-kala kita lupakan. Tapi ada orang yang mengatakan Pak, mohon maaf, ada yang hmm. lebih enak. Lebih baik saya diuji dengan kekayaan deh daripada diuji miskin katanya Dari kecil udah miskin, tua miskin, mati miskin juga katanya iya. Tuh lihat tuh pada ketawa semua <laughs> <laughs> Iya memang banyak yang maunya diuji dengan situ Tapi supaya diingat bahwa hidup ini hanya sebentar Ya sepanjang apapun hidup taruh lah, umur yang paling panjang itu untuk Indonesia kira-kira Taruh lah 100 tahun gitu 100 tahun itu sebentar Rasanya kita mendengar cerita kerajaan Majapahit baru kemarin tuh Menyengar kereta kerajaan demak Baru kemarin udah ratusan tahun Apalagi kita hanya berumur 70 tahun 75 tahun itu sebentar Jadi ujian-ujian yang tidak enak itu Ya dinikmati saja Tetapi ujian-ujian yang enak itu Supaya dikelola dengan benar Agar tidak menyengsaratan kita Kelak di akhirat Tidak ada gunanya itu semua Kalau sudah terlanjur Anda tidak lulus ujian Lalu berbak berlaku nekat Ada juga hukuman terhadap ujian-ujian Itu kan banyak yang di dunia juga Coba Bapak-bapak bayangkan sekarang Banyak orang yang dulu Beberapa tahun yang lalu sangat terkenal Sangat hebat, sangat dihormati Tetapi sekarang Karena dia tidak lulus ujian Ada yang meringkuk di dalam penjara Ada yang hidupnya selalu Bersembunyi-sembunyi Ada orang lewat Tengah malam saja dia kaget Dikira polisi mau nyari dia Itu kalau orang tidak lulus ujian Padahal orang lagi siskamling ya Pak Iya padahal ya. orang lagi siskamling sc Nah Itulah sebabnya Allah mengatakan itu Innaladina kalu Robbunallahu thumastakumu Sesungguhnya orang yang berkata saya beriman kepada Allah lalu orang itu istiqomah berlaku lurus menghadapi ujian apapun dia tetap teguh saya akan berlaku lurus. Wallahuafun alaihim walahum yajjan orang yang seperti ini tidak akan pernah Ketakutan, tidak akan pernah khawatir Di dalam hidupnya enak saja, tenang Tapi kalau anda tidak lurus Apakah anda dalam posisi tinggi atau posisi rendah Tapi dalam situasi tidak benar Tidak berada di jalan yang benar Maka hidup itu tidak akan tenang Karena Allah mengatakan tidak akan Diberi ketenangan itu Kalau anda tidak lulus Tidak bisa menjawab perintah Allah Dengan perintah Allah Tidak bisa menjawab dengan perintah Allah Setiap anda menghadapi persoalan-persoalan Di dalam hidup itu Baik Ya terima kasih banyak Ustadz Mahfud MD. <laughs> terima kasih banyak Bapak. Nanti kita akan lanjutkan ya. lagi. Memang uh, tadi orang atau sempat tadi dikatakan bahwa uh, banyak di antara kita yang merasa ujian yang diberikan kepada kita udah paling berat ya. Walaupun ujian kemiskinan maupun ujian berupa kekayaan sampai. Apapun bentuk ujiannya Ada juga orang yang beranggapan bahwa Aduh kayaknya saya gak kuat nih ngadepin ini Tapi tadi dibantah juga bahwa sebenarnya kita tuh bisa Seandainya kita tetap meluruskan iman kita Kepada Allah dan menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya Dan kalau saya gak salah di surat Di al surat Al-Baqarah al ya Uh, ayat uh, dua ayat terakhir ya. Lajuk Alifu Allahu Nafsan Ilahusaha. Allah tidak akan menguji seseorang melalui batas kemampuannya. Yang kemana-mana kita akan lanjutkan lagi dan nanti kami juga akan bagi-bagi hadiah untuk anda melalui kuis persembahan dari Oil Top One. Jadi di, anda bisa hubungi nomor nombor telefon 0218877720. Tetaplah di tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya. Ya, pemirsa kita kembali lagi di tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Tentunya disiarkan langsung kali ini dari Masjid al Furqon Harapan Indah Pondok Ungu Bekasi Buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita adalah bulan Ramadan atau bulan puasa sebagai bulan ujian Nah, pada kesempatan, oh bulu partijau ya Pak, langsung dikoreksi, bulu partijau ya Baik Pak, terima kasih banyak Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa bulan Ramadan, tema kita adalah bulan Ramadan sebagai bulan ujian Tadi juga disampaikan juga ya oleh Bapak Mahfud MD kalau jadi orang kaya itu juga bentuk ujian juga ya Karena bisa jadi seseorang yang tadinya disanjung-sanjung Dipuji-puji dengan begitu banyak kekayaan yang dia miliki Anak buahnya yang banyak Tetapi ternyata terlibat korupsi Besok dia berakhir di dalam penjara Kem Dibayangkan, bisa dibayangkan bagaimana Malunya, ya kan Bagaimana keluarganya harus menghadapi Sanksi sosial dari masyarakat Nah, bicara mengenai ujian seperti ini Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ustadz Subki Al untuk uh, Memulai tausia berikutnya, Silakan Ustadz Subki Baik Pemirsa TV One Dan Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Semuanya, Alhamdulillah tadi Pendahuluan sudah disampaikan juga Oleh Profesor Mahfud MD dan saya pikir karena beliau ketua MK enggak nyebut ayat, enggak tahunya baca ayat juga dua lagi gitu. Dan yang saya mau sampaikan itu udah dikutip duluan sama, sama beliau. <laughs> Baik. Dalam subtema berikutnya adalah diuji untuk dinaikkan derajatnya. Jadi kalau tadi ujian adalah satu keniscayaan, satu kepastian dan setiap kita diuji dengan kebaikan atau keburukan Kemudian selanjutnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 214. Allah memberitakan kepada kita, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan, 41. Am hasibatum an tadukulul jannah. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قريب Subhanallahu alazim. Di sini am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira mudah begitu saja masuk ke dalam surganya Allah? Sebelum kita diuji padahal orang-orang sebelum kita wala ma ya'tikum masalul ladzina khalu Ya, padahal belum datang ujian seperti orang-orang sebelum kita. Dan orang sebelum kita itu di di dikabarkan masat humul baqsa wa ad-dharra wa zulzilu mereka diuji ya, dengan kesulitan dengan goncangan bahkan di dalam ayat ini dikatakan hatta yaqulur rasul wallazina amanu ma'ah sampai-sampai rasul dan orang yang beriman bersama rasul pun mengatakan mata nasrullah kapan datang pertolongan Allah Allah ini rasul dan ini adalah orang-orang yang mengikuti rasul Ya kita tahu orang-orang yang mengikuti Rasul para sahabat ridwanullah alaihim pun sampai berkata kapan datang pertolongan Allah kemudian dijawab oleh Allah ala inna nasrullahi qarib ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu de dekat kalau tadi Pak Mahfud menyebut wa basyiris sabirin berikanlah berita gembira buat orang-orang yang sabar dan orang-orang yang sabar itulah yang akan merasakan bahwa pertolongan Allah itu de dekat Memang tangis itu akrab dengan kita Betul-betul Kita baru lahir aja udah nangis Betul Ada gak dulu yang waktu lahir gak nangis Hah? Emang ingat Malahan nangis itu baik Dokter bilang kalau gak nangis malahan dipukul-pukul supaya nangis ya di samping untuk membuka paru-paru yang tadinya terisi air tapi itu juga se apa sebagai gambaran bahwa memang laqad khalaqnal insana fi kabad Allah sudah menciptakan manusia dalam kesulitan dan kesulitan itu ujian itu adalah satu kepasti satu kepastian dan alhamdulillahnya kita dikasih bulan Ramadan ini bulan tarbiyah bulan latihan bulan ujian bulan pembinaan supaya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang lulus, jadi hamba-hamba yang sabar. Amin. Amin. Ya rabbal. Amin. Alamin. Dan ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 249 tuh. Saat diceritakan pasukan Thalut. Pasukan siapa, Pak? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Thalut bil junud, qala innallaha mubtaliikum binahar." Kalau tadi Profesor Uh, Mahfud MD menyampaikan tentang walana bluan Beliau jelaskan juga di depannya ada harput taukid dan nun nun taukid. Kita bakal benar-benar diuji. Nah di sini juga di dalam ayat ini disebutkan innallaha mubtali kum binahar. Sungguh Allah akan uji kalian dengan satu sungai. Jadi ini pasukan. Sudah bergerak dari, dari baitul magdis 80,000 mukhathil 80,000 pasukan untuk berjuang di jalan Allah. Mereka sudah keletihan, mereka sudah kecapean, mereka sudah lemes dan mereka tahu di depan ada sungai. Tapi ternyata Allah berfirman Inna Allaha binahar Allah akan uji kalian dengan satu sungai. Paman Shari bamin hufaleesamini siapa yang minum di sana bukan golongan aku. Wahmalem yat amhu fa'inna huminni. Siapa yang enggak minum itu golongan kami atau golongan kita orang-orang yang beriman. Akhirnya apa? Ternyata begitu sampai di sungai semuanya enggak tahan ujian lagi haus mereka minum. Padahal ada toleransi dari Allah. Ilhamanir tarofa gurfa tanbia deh. Kecuali yang minumnya cuma satu ciduk tangan. Tapi mereka lupa begitu turun ke sungai mereka minum berpuluh-puluh ciduk tangannya begitu ada yang negor eh kita cuma minum segini aja iya saya juga dari tadi segini nih Cuman udah 17 kali gitu kan akhirnya apa saat mereka tidak mampu melewati ujian Allah melewati cobaan Allah begitu mereka melewati sungai mereka mengatakan kolah kolulah toh kata lana liau mabe jalu tawa junode kami nggak sanggup ikut pertempuran bayangkan dari delapan ribu pasukan dikatakan tujuh puluh ribunya minum semuanya jadi sisanya tinggal empat ribu jadi tinggal sedikit orang yang mampu dan mudah-mudahan kita saat diuji kita adalah mampu dan naik derajatnya tinggi mulia amin, di sisi Allah amin. Subhanahu Wataala. Wa Terima kasih banyak. Ustadz Supi nanti kita akan lanjutkan. Memang ujian itu yang memisahkan kita antara orang-orang beriman ya memisahkan tingkat atau kualitas keimanan seseorang. Ya baik kami berikan kesempatan kepada anda pemirsa untuk bisa uh, bertanya kepada kami ya silahkan anda bisa. mungkin Sepertinya sudah ada yang tersambung saudara kami. Halo, assalamualaikum. Halo. Hello, lagi nyiapin makanan buka. Pak. Oh iya, lagi nunggu buka kayaknya. Halo, halo, ya terputus ya. Baik, ya silakan ibu-ibu mungkin atau Bapak-Bapak ada yang mau bertanya, silakan. Ya silakan pak. Pakai mic saya aja dulu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya, tunggu aja. Nama saya Sederajat, Pengurus DKM Al Furqon. Yang ingin saya tanyakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Mahfud MD. Tadi disampaikan mengenai ujian. Yang ingin saya tanyakan, berapa banyak, berapa persenkah pejabat-pejabat Indonesia yang tahan uji sampai saat ini, Pak, Pak Profesor? Menurut Pak Profesor, yang tentunya Pak Profesor sekarang adalah duduk di MK. Mungkin tahu presentasi pejabat-pejabat kita yang tahan uji terhadap godaan-godaan terutama adalah korupsi dan sebagainya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Terus ada daftarnya? Ya. Baik, <laughs> mau disebutin namanya juga Pak. <laughs> Silakan Pak Mabut Ya, jadi Pak Mahmud mau jawab? Mau jawab? Oh nanti dulu Pak. Ternyata oh, nah. jawabnya nanti dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. <laughs> Ditampung dulu. Ada lagi mau bertanya? Tahan dulu ya. Ada ponsel masuk. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf, Bapak Mahfud, ya. Assalamualaikum. Halo? Halo, Assalamualaikum. Ya, ya, halo, ya, halo. Bapak Bapak siapa di mana, Pak? Halo? Assalamualaikum. Oke, baik, sepertinya terputus. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Dan kita nantikan juga jawaban dari Bapak Mahfud. Pertanyaannya bagus sekali tadi, ya. Berapa persen dari pejabat yang ada di Indonesia yang tahan ya pak terhadap godaan terutama mengenai masalah korupsi. Tablah di tablik. Aku. Assalamualaikum. Terbilangin kita kembali lagi di tablik akwaramadan seribu empat Semoga pidana buruk tadi menambah semangat kita untuk menunggu waktu berbuka puasa dan juga menambah semangat kita untuk terus beribadah ya ya. Buat Anda yang saat ini berada di Indonesia Tengah ya mungkin saatnya Anda masuki waktu berbuka puasa ya Perkiraan saja mungkin belum tepat sekali tapi siap-siap mungkin ada yang sedang bersiap-siap ya Coba maknai lagi ibadah puasa Anda dan syukuri bahwa hari ini sudah berhasil kita lakukan ibadah puasa Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita amin ya Rabbul Alamin Baik Ibu-Ibu Bapak-Bapak dan juga pemirsa tiba-tiba di mana pesan berada Sekarang kita kembali lagi dengan tema kita yaitu puasa sebagai bulan ujian kalau diuji terus menerus, ada hasilnya kelihatan. Mungkin orang bisa Makna itu sebagai ujian. Tapi kalau misal diuji terus menerus, terus menerus, terus menerus, ya kan, ujian terus, ujian terus. Apalagi dengan keadaan negara seperti ini, ya ada saja permasalahan terus menerus sampai akhirnya orang titik jenuh, sampai bosan. Kalau udah bosan, nanti tinggal nunggu trigger akhirnya nanti ada yang meledak, saya gak tahu apa, nah gimana kita harus bersikap nih Pak, kita ingin bangsa kita ini, negara kita ini tetap terus aman dan Indonesia bisa konsentrasi untuk membangun bangsa kita untuk bisa menghadapi bangsa-bangsa yang lainnya khususnya dalam bidang teknologi dan lain sebagainya bagaimana Pak Mahfud silahkan Pak baik, terima kasih David saya mau jawab ini tadi dulu ya oh boleh ya Ada Pak, korupsi ya sisa, Pak sisa, itu, itu. seberapa besar Berapa persen nih ada daftarnya nggak uh, pak pejabat gak, pak? pejabat kita yang sekarang korupsi? Saya nda punya daftar pak, <laughs> ya, <laughs> tidak tahu. Tetapi begini, saya pertama dari sudut pemberitaan di media massa, saya kira memang banyak pejabat kita masih bermasalah. Itu satu. Lalu data yang saya punyai itu menyangkut soal uh, kepala kepala daerah. Ini sekarang kan musim pilkada ya, pemilu kepala daerah. Nah, hampir setiap orang yang ikut calon di situ eh, disebutkan di dalam gugatan penggugat tuh bahwa lawannya itu korupsi gitu. Dan banyak juga ternyata kepala daerah yang terpilih sudah menjadi terka, tersangka korupsi. Tersangka korupsi. Sudah tersangka korupsi tinggal di lebih lanjut, tapi masih terpilih juga. Nah, ini soalnya. Nah, sekarang soalnya, apa jawaban atas semua itu? Itu kan bagian dari ujian tadi disampaikan oleh David eh, ya. dan Ustaz Suki dan saya gitu Itu sebenarnya kuncinya Yang terpenting salah satunya adalah Bagaimana kita menyikapi itu semua Dengan sabar Sabar dalam arti yang sebenarnya Ini banyak orang yang salah nih mengartikan sabar ini Sabar itu hanya diartikan Sebagai diam Menerima apa adanya Dan tidak berbuat apa-apa Sudahlah sabar ini sudah takdir Bukan begitu sabar itu. Mari saya mulai dari sebuah kisah tentang sabar yang lebih radikal daripada pengertian yang saudara ambil selama ini. Dulu ketika Islam itu masuk ke Eropa. Dibawa oleh seorang panglima perang bernama Torek Ben Ziyad. Menyeberang ke Granada. Lalu di situ ini yang menarik. Begitu... Dia membawa 7 ribu orang tentara. Sementara tentara musuh di depannya itu ada 350 ribu. 7 ribu ngelawan, 350 ribu di Eropa. 7 ribu tentara nyebrang. Setelah nyebrang, dia lalu, wahai sekalian tentaraku, kumpul di sini. Kumpul. Lalu dia begini, wahai sekalian tentaraku, sekarang bakar seluruh kapal-kapal perang yang kita bawa dan seluruh perbekalan. Makanan, beras, dibakar semua. Para panglimanya protes Kenapa? Para pembantu, kenapa? Ini kita kan perlu makan, perlu uh, kapal untuk pulang Pokoknya bakar dulu sekarang Bakar, sudah itu karena ini perintah panglima perang dibakar Sesudah semuanya terbakar Dia mengatakan begini Wahai sekalian tentaraku Sekarang pilihanmu hanya satu Yaitu sabar Kamu harus sabar berperang Melawan musuh-musuh yang banyak itu Sekarang kamu mau lari Tidak ada lagi Kapal sudah kita bakar, mau ambil makanan tidak ada, semuanya sudah tenggelam di laut. Maka satu-satunya adalah sabar. Apa yang terjadi? Hadirin, 7.000 orang tentara Islam yang dibawa dari Tando Afrika masuk ke Eropa itu berhasil kemudian menguasai Eropa selama ratusan tahun. Yang semula hanya dilakukan oleh 7.000 orang yang sabar sehingga di situ menjadi sangat terkenal tujuh ribu orang yang tadinya disuruh sabar itu artinya sabar disuruh ngamuk di situ bukan sabar disuruh diam tapi disuruh ngamuk sabar sabar disuruh ngamuk pak dalam situasi tertentu sabar itu artinya ngamuk uh. bukan diam artinya kalau kita menghadapi kebatilan kita harus lawan kebatilan itu tanpa takut itu salah satu bentuk dari sabar bukan hanya mengatakan ya ya ya ya gitu kalau orang, orang tidak benar meskipun orang lebih hebat kalau kita orang sabar saya lawan untuk menegakkan kebenaran jadi, nah itu sabar artinya itu takbir Allahu akbar Allahu akbar, akbar. <tik> Pak jadi jadi kalau sabar itu bukan misalnya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan bukan gitu oh, ya bukan. Pak ya? bukan Allah Allah mengatakan tuh dalam konteks ini tadi kam min fiatin latin Walabat fiatan kathirotan bi'idnillah Innallaha ma'asobirin Coba kau lihat berapa banyak peristiwa di dunia ini Sekelompok kecil orang ya. Bisa mengalahkan orang yang begitu banyak karena izin Allah Yaitu izin Allah yang diberikan sebagai pertemanan Sebagai bantuan terhadap orang-orang yang sabar Jadi meskipun anda sendiri Kalau menegakkan kebenaran anda sabar dan yakin tanpa pamrih pribadi Allah akan membantu dan Anda akan berhasil di situ. Itu janji Allah ke depan maupun di masa lalu. Ya, setiap perjuangan itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Karena -sungguh. sebab itu, maka ada surat Al-Qur'an yang kita semua hafal karena ini sangat sepele yang berkaitan dengan ini. Begini, kata Allah itu wal asri Innalillahisa nala fi kustrim. Ingatlah pada waktu, demi waktu, demi masa, bahwa manusia dalam waktu apapun itu rugi. Saudara, sekarang rugi, besok rugi, kemarin rugi, tadi rugi, sebentar lagi rugi. Tapi ada yang tidak rugi. Iladladi naimanu, yaitu mereka yang selalu menjaga keimanannya kepada Allah, kemudian beramal soleh, berlaku baik. Wa amilus sawiat, wa tawa sawbilhap. Kemudian saling mengingatkan tentang atau ke dalam kebenaran. Kalau ada temannya tidak benar ya salah kamu, gitu. Diingatkan dan yang diingatkan jangan marah karena ini nyamannya saling mengingatkan. Lalu yang satu yang terakhir watawa shobis shober. Orang yang tidak rugi itu adalah orang yang selalu saling mengingatkan agar bersabar di dalam hidup. Sabar. Kalau dalam agama itu ada asobru As alal musibah. Ya sabar ketika menerima sesuatu yang menimpa sabar seperti saudara meninggal ya sabar nak usah ngamong ngamong tapi asobru alat ibadah lalu saudara sabar melakukan seluruh ajaran-ajaran yeah. ibadah yeah. lalu asobru alat doa sabar dalam melaksanakan ketandaan tadi Sabar dalam melawan kebatilan. Cuman kalau sabar yang ngamuk tadi gimana pak? Ya misalnya, sabar melawan misalnya, kebatilan. Misalnya begini pak, harga barang-barang naik semuanya nih gitu. Saya hmm. mau ngamuk. Berarti saya termasuk sabar? Oh itu lain. Itu bukan sabar itu. <laughs> Nggak saya bercanda. Iya. <laughs> Tetapi bisa. Itu dikaitkan dengan pembuat kebijakan harga. Siapa nih pengendali harga? Ya. Ini yang bukan yang jual yang diamuk. Soalnya saya bingung gitu pak. Ya. Harga nih naik pak ya tapi petani-petaninya enggak dapetin keuntungan besar, Pak. Malah ya. orang yang di tengahnya yang dapat. Oke, Pak. Balik lagi ke pertanyaan uh, Bapak tadi itu sebenarnya gimana, Pak, dengan pejabat-pejabat kita? Moralitas pejabat kita ini, Pak. Masih banyak tidak yang melakukan Masih banyak. tergoda dengan korupsi ini. Masih banyak. Itulah sebabnya uh, setiap hari kita baca di media massa itu baru di tingkat nasional yang kita Berapa persen kira-kira, Pak? Oh, kalau kalau persentase saya tidak punya kira -kira seperti saya. saya katakan tadi, tapi gejala secara umum ya. itu banyak sekali. Cuma saya ingin katakan banyak kader-kader kita ini yang bisa bersih memimpin negara ini, cuma sekarang belum punya peluang karena tidak punya channel politik, tidak punya uang dan sebagainya. Kalau ini diatur sebuah sistem yang memungkinkan mereka masuk yeah. ke dalam posisi-posisi penting, saya bisa menyebut ratusan orang di Indonesia ini untuk bisa diberi tanggung jawab Subhanallah, menyebut. yakin ya Pak optimis nah. masih banyak, calon-calon pemimpin kita yang saat ini memang belum terekspos ya Pak ya, yeah. karena tidak punya link dan lain sebagainya baik, terima kasih banyak Pak Mahfud MD ya, terima kasih. tapi saya yakin juga mungkin tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Mahfud MD, sebenarnya tadi belum disampaikan juga oleh Bapak ya, uh, di belakang bahwa Mas David, masih banyak juga yang harus dibenahi dalam pemerintahan kita, kenapa mereka kok bisa melakukan tindak pidana korupsi buktinya gaji-gaji para petinggi-petinggi itu sampai sekarang ya, itu dinilai masih belum layak juga, misalnya jenderal Gajinya itu mungkin cuma maksimum 6-6 juta. juta, 7 juta Dengan tanggung jawabnya begitu besar ya gitu Ataupun jabatan-jabatan lain Jadi mungkin harus ada faktor korektif juga Untuk lebih memperhatikan nasib-nasib orang-orang yang saat ini menjabat ya Baik, terima kasih banyak Kita akan lanjutkan lagi Dan setelah ini kita akan bagi-bagi hadiah untuk Anda semua Melalui uh, kuis dan uang Dapat senilai 1 juta rupiah Tetap dari Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijri Al-Qusyairi, seorang Sufi mengatakan, Hikmah dan ilmu telah diletakkan dalam rasa lapar. Sementara maksiat dan kebodohan telah diletakkan dalam kekenyangan. Dalam sebuah asar atau perkataan sahabat dan para tabi'in disebutkan, Perangilah hawa nafsu kalian dengan lapar dan dahaga. Sebab yang demikian itu terdapat balasan. Ah? Wah hari ketiga udah dapet uh, 1 juta rupiah ya. uh, Makanya jadi gak, gak rugi Atau tidak sia-sia kalau anda bergabung bersama kami Selain anda mendapatkan ilmu Menambah wawasan juga dalam keagamaan Juga anda mendapatkan berkesempatan untuk mendapatkan uh, Sejumlah uang juga Baik kita kembali lagi Ustaz Kupgi dan juga Pak Mahfud MD uh, Kita saat sudah berbicara mengenai keadaan bangsa Ujian terhadap bangsa kita Terutama bagi para pejabat Dan juga kita nih rakyat yang diuji setiap tahun Entah itu bencana alam harga ataupun sekarang pemotongan nilai uang ya gitu ya saya nggak tahu nggak mau disebut pemotongan nilai uang nggak cuma hanya penghilangan angka di belakang rencananya ke depan nah sekarang ah uh, bagaimana kita harus bersikap pak setidaknya apa yang kesimpulan apa yang bisa kita ambil dalam menyikapi uh, keadaan permasalahan bangsa ini mungkin Ustaz Supi terlebih dahulu silahkan Ustaz ya sambil berdiri Ustaz boleh baik ya memang seperti apa yang sudah disampaikan tadi Hidup mungkin hari mungkin susah gitu ya. Apalagi e, kalau kita turun ke pasar. Kita lihat barang-barang semuanya naik. Ya gak ada lagi. Orang tadi ayatnya juga udah disampaikan sama saya. Sama Pak Mahput tadi. Berikan berita gembira buat orang yang sabar. Dan bagus juga tadi bahwa orang sabar itu bukan itikal. Artinya hanya berpangku tangan pasrah. Ya tadi. Dalam tanda kutip ngamuk. Dalam tanda kutip. Ya, maksudnya ngamuk yang benar. Artinya kita berusaha. Kalau toh kita ingin menjadi mulia. Kalau kita ingin menjadi lebih baik kehidupannya. Maka kita harus lebih keras lagi di dalam berusaha. Ya. Dalam mewujudkan cita. Dan kemudian ikuti. Dengan permohonan kepada Allah. Dan kalau ayat tadi. Disambung juga. Kam min fi'atin tadi. Ya, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah itu. Kita lihat awalnya kan menderita, susah, gak ada minum, mereka jalan. Tapi akhirnya kemudian kemenangan Allah berikan di akhir. Dan juga Al-Baqarah 214 yang sudah saya sampaikan di depan tadi. ya di situ ada Ma'iyatullah juga, ada kebersamaan Allah buat orang-orang yang sabar. Sekali lagi orang kalau sudah bersama Allah itu pasti enak. Betul. Ini habis acara ini, tadi saya udah ngomong-ngomong sama Pak Mahfud. Pak Mahfud boleh gak saya ngikutin Di belakang mobilnya beliau Boleh itu dijamin Sampai ke sana paling 15 menit Sampai jatuh Itu satu gambaran Bersama ketua MK aja begitu Apalagi bersama Allah Karena dialah zat yang maha kaya Maha kuasa maha perkasa maha segalanya Allah. Dialah yang bisa Allah. mengangkat kemiskinan Dan kesusahan kita Dia juga lah zat yang bisa merubah Keadaan kita Tapi ingat Inna Allah lau ghairu ma bi kaumin hatta yu ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Taala tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha ingin merubah dan memperbaiki dirinya. Sehingga kalau dia mau berusaha berdoa sama Allah, insya Allah Allah berikan jalan keluar buat kita. Wa mayyatakin lahiya jannahu makhrajah wa yarzukhumin hayyulayathasib. Siapa aja yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah. Akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Baik terima kasih banyak Kusatuki Simpulan akhir dari Pak Mahfud MD ya. Terhadap nasib bangsa kita dan juga apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kita rakyat Indonesia Tidak ya. melanggar konstitusi tapi juga bisa tersampaikan juga aspirasi Ada, ada istilah lain yang sering kita pakai ya. Yaitu hendaknya kita itu istiqomah Yeah. Istiqomah itu nanti mencapu, mencakup sabar, jujur, amanah dan sebagainya. Istiqomah itu artinya hidup selalu berusaha untuk lurus, berhati-hati, berhitung. Apapun, setiap kita akan melakukan sesuatu tanyakan apakah ini benar menurut agama apa tidak. Dimanapun, apakah di kantor, di pasar, dimana saja itu istiqomah. Yeah. Selalu mentanya, bertanya, apa akibat dari perbuatan saya ini kalau saya lakukan atau kalau tidak saya lakukan. Ya tadi ada yang bilang pak sekarang itu hati-hati agar uh, gajinya dinaikkan biar orang bisnis tidak korupsi saudara sekarang itu yang korupsi itu bukan orang gak punya uang jadi para koruptor-koruptor itu -koruptor uangnya udah banyak gak, gak butuh dinaikkan gaji dia butuh ditreatment mentalnya untuk tidak serakah karena orang-orang yang Gajinya pas-pasan itu malah tidak korupsi. Kita takbir, Allah wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Jadi sekali lagi istiqomah itu saja kuncinya ya. Istiqomah, istiqomah ya, ya. ya, baik. Terima kasih banyak istiqomah ini tidak hanya untuk kita rakyat. Ya, tapi juga bagi para pemimpin kita Dimanapun instansi manapun pemerintah Ataupun juga pimpinan-pimpinan perusahaan Tidak hanya negara tapi juga swasta Diri kita masing-masing kita jadi pemimpin Untuk lingkungan terkecil yaitu keluarga Kita memberikan panutan kepada anak-anak kita Keluarga kita dan juga jika kita dalam perusahaan Bagi anak-anak buah kita Ya pemirsa setelah ini kita akan berdoa bersama Mari kita mencoba mengambil hikmah dari setiap Apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini Sehingga puasa kita jadi bertambah nilainya Tetaplah di tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Seperti yang kami janjikan tadi Bahwa setelah ini kita akan berdoa bersama Dan juga nanti Anda akan bisa menyaksikan penampilan terakhir Dari The Bagindas dengan lagu Berjul Ciantia Tapi sabar dulu Sebelum kita masuk ke sana Pak Mahfud ada tips-tips yang bisa disampaikan kepada pemirsa TV One Pak? Ya saya ada tips kecil kepada pemirsa Yaitu dari ceramah yang agak banyak tadi Mari kita berusaha untuk mampu mengendalikan diri sehingga kita benar-benar behabis bersabar Yang sederhana misalnya, kalau nanti di jalan mobil saudara di apa didahului orang dengan gas keras itu ndak usah berteriak kurang ajar gitu. Bilang aja Astaghfirullahaladzim kan lebih bagus daripada marah-marah kurang ajar, jancu dan sebagainya. <laughs> Astaghfirullahaladzim, subhanallah gitu ya. itu, itu malah berpahala. Itu saja ya kendalikan ya. diri dan kunci dari semuanya. Untuk menuju kesabaran yang benar itu adalah pengendalian diri Segia. Pengendalian, terima kasih banyak Pak Mahabud Nd Astagfirullah juga dalam hati sabar John Astagfirullahaladzim Astagfirullah, Atau astagfirullah <tutuh> sambil <juga>. ngejar gitu <tutuh> Astagfirullah <tutuh> Baik, Alhamdulillah Nah pemirsa memang ada beberapa yang mesti diingatkan juga buat anda semua Ingat, drive safe itu bisa save life Dengan berkendara aman anda bisa menyelamatkan juga jiwa yang lain Ustaz Suki mungkin di akhir uh, acara ini Ustad mungkin bisa memimpin doa bersama sehingga puasa kita insyaallah diterima Allah dan apa yang uh, perkumpulan kita kali ini memberikan keberkahan buat kita semuanya silakan satu. Mari sama-sama kita berdoa dan kita ingat bahwa doa musafir mustajab. Doa musafir InsyaAllah sampai nanti buka Tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan di hari ketiga ini Kita sudah mendapatkan kebaikan dari Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan liwa fi Huwa Wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana walakal hamdu walakasyukru Kama yang bagi lijalari wajhikal karim Wa li'adhimi sultanik Ya Allah ampuni segala dosa dan kesalahan hamba Ya Allah Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Ya Allah guru-guru kami dan orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, para pemimpin kami, para pejabat negeri ini, Ya Allah, Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Anugerahkanlah kami sabar, sebagaimana doa kami Robbanal Afriqahalina Sobron, wathabit akda manawan surna alal kamil kafirin. Anugerahkan kami sabar, sabar dalam taat, sabar dalam ibadah, sabar di dalam berpuasa, sabar ketika kami mendapatkan musibah, Ya Allah, sebab jika engkau tidak anugerahkan kesabaran kepada kami, niscaya kami tergolong dari golongan hamba-hambamu yang kufur ya Allah, ya Allah berikanlah ma'iyahmu, berikanlah kebersamaanmu kepada kami karena kami adalah orang-orang yang bersabar termasuk saat kami diuji dan diberikan musibah ya Allah, ya Allah mudah-mudahan kami adalah orang-orang yang istiqamah senantiasa luzumun wadawamu ta'ah, senantiasa berada di dalam kejujuran, kebenaran dan senantiasa dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, ya Allah. Ya rahman ya rahim ya mujibas saailin ya allah angkat cabut bala bencana dari negeri kami ya allah angkat keburukan dari negeri kami ya allah ya rahman ganti semuanya dengan ketenangan dan ketentraman ganti semuanya dengan hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah ya allah inilah doa kami Mudah-mudahan kau mengabulkan permintaan kami Ya Allah Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina adab an-nar Wa adkhilal jannata ma'al abrari aziza ghafar ya Rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifud Wasalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin Terima kasih banyak Kusatsuji. Terima kasih banyak Bapak Mahfud MD. Hadirin, terima kasih juga atas perhatian anda pemirsa. Semoga dengan adanya ujian yang diterima kita di bulan Ramadan ini, apapun bentuknya itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan kita juga bisa tetap bersabar dalam menjalani. Besok Damai atau er, maksudnya Tabligh Akbar akan hadir di hadapan anda. Juga Damai Indonesiaku Subuh akan hadir di Pantai Festival Taman Impian Jaya Ancol. Jadi anda silahkan bisa hadir ke sana Bergabung bersama kami Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih Untuk kebersamaan anda Selamat berbuka puasa Dan terimalah persembahan terakhir Dari The Baginda CINTA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dengan bertahan satu cinta Kita bisa merasakan cinta yang sangat luar biasa Buat teman-teman semua inside